Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd Alhamdulillah puji dan syukur tentu tidak lupa untuk kita aturkan senantiasa kepada Allah Azza wa Jalla hanya karena nikmat dan kemurahannya kita dapat berjumpa di tempat yang suci ini yaitu salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla. Selawat serta salam tidak luput pula untuk kita aturkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan tulus dan ikhlas terus mendampingi perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian meneruskannya hingga akhirnya dinul Islam, agama yang penuh dengan rahmah agama yang telah Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin ini dapat menyebar ke berbagai penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat. Subhanallah. Dalam hitungan 30 tahun bahkan kurang, agama Islam telah menyebar hingga ke ujung Afrika, ke ujung pedalaman Asia, sampai ke daratan China, dan konon Islam masuk ke Indonesia juga pada zaman Khalifah Uthman ibnu Affan radhiyallahu taalaan begitu pesat, begitu cepat. Kira-kira apa yang menjadikan Islam begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia? Kekuatan apa yang menjadikan Islam Begitu mudah diterima oleh Seluruh bangsa dan seluruh lapisan Kalau kita pelajari sejarah Pergerakan Islam Atau penyebaran agama Islam Maka Islam masuk Ke negara Afrika Betul melalui peperangan Islam Masuk ke Terra Romawi Persia betul melalui peperangan namun ke Asia Terutama Asia Tenggara Subhanallah belum pernah ada riwayat Islam masuk dengan hunusan pedang Belum pernah ada ceritanya Islam masuk ke Indonesia, ke Asia Tenggara dengan pertumbuhan darah Padahal saat itu Di saat Islam masuk ke Indonesia Di Indonesia telah berdiri Kerajaan-kerajaan besar Bukan kerajaan kecil Bukan kerajaan yang mudah diruntuhkan Namun kerajaan besar yang Terkenal armada lautnya Namun subhanallah Dalam waktu sekejap Kerajaan tersebut gulung tikar Bukan karena kalah perang Namun kehabisan rakyat Sehingga bisa dibayangkan Raja tanpa rakyat apalah yang terjadi Inilah yang terjadi Islam masuk ke Indonesia Dengan betul-betul membuktikan Islam adalah dinurahmah Agama yang menyejukkan Bukan hanya menyejukkan fisik Karena kan rindangnya Bumi Nusantara bukan. Karena memang negeri kita adalah negeri yang rindang kala itu. Negeri yang sejuk kala itu. Namun, Lebih karena sejuknya hati-hati umat Indonesia, Bangsa Indonesia, Tatkala mendapatkan, mendengar, merasakan, Indahnya dinul Islam. Subhanallah. Sehingga, dengan penuh kesadaran, nenek moyang kita memeluk dinul islam tanpa peduli dan dengan kesiapan yang utuh untuk menanggung resiko dimusuhi, ditentang dan mungkin diancam, diintimidasi oleh kerajaan tempat yang pernah namun subhanallah karena pergerakan masyarakat yang masuk islam dengan berbondong-bondong dalam waktu yang singkat menjadikan kerajaan-kerajaan hindu buddha Lenyap gulung tikar dalam waktu yang singkat Tanpa peperangan Subhanallah Namun Kita sedikit kecewa Sedikit Menyesal Islam yang begitu indah Yang begitu menyejukkan nenek moyang kita Sehingga menjadikan mereka Dengan sukarela Dengan hati yang lapang Yang terbuka Memeluk agama Islam dan meninggalkan Kerajaannya, kekuasaannya Budaya nenek moyang yang telah Sekian ratus tahun Mereka yakini mereka amalkan Kini Islam di negeri kita menjadi Islam warna-warni Pahit iya Pedas, betul Hitam, ya, Gelap, iya Kersang, iya, panas, ya. Manisnya agama Islam Kini di negeri kita, di bangsa kita Di umat kita Seakan telah sirna Karena kalau kita jujur Kita sedikit Duduk termenung dan menghayati Apa yang kita rasakan sekarang Masing-masing dari kita menyempatkan Sesaat Untuk berpikir Pernahkah Kita Kita dengan penuh kesadaran dengan lapang dada dengan tulus ikhlas tanpa nunggu diceramahi tanpa nunggu diingatkan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah membukakan pintu hatiku membawa diriku Kedalam dinul islam Alladzi hadana lihatan menunjukiku ke dalam dinul islam ini Dengan sadar Dia merasakan indahnya islam Sejuknya dinul islam Seringkali kita mengucapkan Subhanallah kapan Kalau diingatkan Kalau diceramahi Kalau diajari Namun ketika kita duduk Seorang diri merenung Kita jarang mengatakan Betul gitu indahnya islam ini bahkan seringkali tatkala kita berinteraksi bermasyarakat melihat kondisi umat Islam di negeri kita kita seringkali geleng-geleng begini begini Islam kemiskinan di mana-mana tidak peduli individual yang penting gue yang penting saya yang penting pribadi saya keluarga saya yang lain Silahkan, ego Begitu terasa di tengah-tengah umat Islam Kumuh Ya umat Islam Kalau mau mencari tempat kumuh Carilah tempatnya orang Islam Di negeri kita Kalau mau mencari Karakter orang yang malas Ya di umat Islam Di Indonesia mencari yang malas kerja, yang kerjanya cuman geleng-geleng-geleng-geleng pingsan sampai itu dianggap sebagai simbol Islam. Ya, di mana adanya? Di negeri kita banyak. Kalau mau mencari koruptor, di mana tempatnya? Negeri kita. Kebetulan kita di markas Brimob ada contohnya di eh, apa namanya? Kebetulan saya juga sering blusukan ke eh, pesantren nomor 2 yaitu lembaga pemasyarakatan beberapa kali saya masuk dan ternyata juga banyak saudara kita yang harus mendekam di sana masuk pesantren tidak kilat. Kenapa? Ya karena perilaku pencuri, pengkhianat di kita gudangnya. Siapa mereka? Umat Islam. Sehingga kondisi semacam ini menjadikan banyak dari kaum muslimin apalagi non muslim Mengatakan Islam kok gitu Islam kok gitu makanya aktivis-aktivis kita kalau ingin memotivasi umatnya agar bangkit Agar memiliki etos kerja tentang amanah profesional Apa contoh yang mau diberikannya? Apakah dia mencontohkan kiai? Kiai ini luar biasa etos kerjanya. Ustadz muslim tidak kehabisan contoh. Contoh etos kerja yang betul-betul adalah pasti tokohnya Jepang, Bill Gates, orang luar. Kalau mau mencari contoh kebersihan kebersihan simbol bagaimana suatu bangsa, suatu umat yang perhatian dengan kebersihan, mana contohnya? Umat Islam? kau muslimin di Depok? kau muslimin di Jember? Di Jakarta? Tidak. Habis contoh umat Islam. Di mana? Singapura. Kalau mau mencari contoh amanah naik bis umum enggak usah bayar tanpa ada kondektur di mana contohnya? Ada umat Islam yang perlu bisa dijadikan contoh? Mau ke timur tengah? Mau ke barat ke timur? Umat Islam belum hmm. ada yang bisa dijadikan contoh. Makanya motivator kita Kalau mencari contoh tentang amanah Profesional, kemana mencari contohnya Keluar Umat non-Islam Subhanallah Seakan kita dalam Kondisi sekarang ini Di zaman sekarang, kita mengatakan Umat Islam ini adalah yang Terburuk Terkotor Termalas, terbelakang Semuanya yang ter, bukan yang terdepan Namun yang Terbelakang semuanya Sehingga jangan heran Bila banyak dari saudara kita Umat Islam Zaman sekarang merasakan Islam kok gini Islam kok Begitu Beginikah Islam Bahkan yang lebih parah Di zaman kita Manajemen Afwan Ahi Di mana ada Di tengah-tengah umat Islam Kalau mau bisnis Mau merasakan pahitnya dikhianati Bisnis lah dengan Banyak saudara kita Terakhirnya apa? Bayar Besok, kalau udah besok Afwan akhi selesailah hitung-hitungannya Siapakah orangnya? Saudara kita Bukannya orang yang Tidak kenal Islam yang melakukan itu Justru orang Yang rajin Mengajarkan Islam Orang yang katanya telah belajar agama Islam sekian lama, rajin menghadiri pengajian, hafal Al-Qur'an bahkan mungkin banyak menghafal hadis. Namun kalau untuk urusan hutang piutang khianat mengkhianati profesional. Ini faktanya, makanya jangan heran kalau Islam itu sekarang umat Islam seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu pada suatu hari ketika Umar al-Khattab r.a. minta izin kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah, dia minta izin, izinkan aku membunuh orang ini. Yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, seorang munafik. Yang jelas-jelas kafir. Sering membuat ulah mengganggu umat Islam. Menuduh istri Nabi berzina. Mengundang orang-orang kafir Quraisy bersarat sebelumnya untuk menyerang Kota Madinah sehingga terjadilah perang khandak. terjadilah perang Uhud, terjadilah pengkhianatan orang-orang Yahudi di Madinah. Siapa biangnya? Semuanya adalah bagian dari makar Abdullah bin Ubayy bin Salul. Walau demikian ketika Omar minta izin untuk dibunuh orang ini yang telah bikin ulah, apa kata Rasulullah? Dahhu biarkan dia lah yatahadatun nas an-nama Muhammad dan biarkan dia jangan sampai ada image jangan sampai ada kesan Muhammad tu tega bunuh teman sendiri dan sekarang disadari atau tidak perilaku kita telah menimbulkan image buruk terhadap dinul Islam Islam kok kumuh umat Islam kok malas Pedagang kok khianat, utang kok tidak membayar. Kita mungkin berpikir ini adalah kasus orang per orang. Satu orang namun disadari atau tidak kenyataan sekarang telah muncul kesan kesepakatan bersama masyarakat bahwasanya awas. Kalau mau merasakan pahitnya hidup di tempat kumuh ya bermasyarakat dengan umat Islam, buang sampah sembarangan, meludah sembarangan kalau merasakan pahitnya dikhianati ya daganglah dengan umat islam dikhianati, ya itulah biasa menghalalkan segala macam ya, tangga, tetangga tidak peduli, ya itulah kenyataannya maka islam di zaman sekarang sudah tidak lagi terasa sejuk apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW tentang adanya image bahwasanya islam itu bengis ada di zaman sekarang beda pendapat, bom meledak beda pendapat culik beda pendapat minimal mubtadi dia musuh beda sikap berarti dia bukan kawan berarti dia musuh berarti dia orang luar dia bukan lagi akhi namun Hua dia singgahlah masing-masing dari kita coba tatkala melihat ke pasar tradisional siapakah yang berjualan di pasar tradisional saudara-saudara kita saudari-saudari kita namun pernahkah kita ketika mengundang pak mau berapa harganya mau menawar kita bilang ahi berapa harganya sebutan ahi yang artinya saudaraku hanya diberikan kepada siapa yang cenggotan yang celananya cingkrang bukan kademikian Haram hukumnya Mengatakan ahi kepada orang yang klimis tidak jenggotan Celananya panjang Atau mengatakan uhti Atau mengatakan akhwat Kepada yang rok mini Dan pakai yukensi Haram hukumnya Kalau uhti Atau akhwat Hanya boleh dikatakan kepada siapa Yang muslimah jilbapan panjang Lebar hitam-hitam hanya itu boleh dikatakan akhwat Sehingga jangan heran Islam ini terkesan di zaman kita Karena kita Karena ulah kita, sikap kita Yang kurang bertanggung jawab Menjadikan Islam ini terasa gersang Terasa eksklusif Muncul image bahwasannya Agama Islam ini Kaku, kejam, bengis dan lain sebagainya Karena bayi, Kesempatan pagi ini Saya ingin mengajak Saudara-saudara sekalian untuk sedikit merenung mengenali sejatinya Islam ini yang kita imani, Islam yang kita yakini ini tidak sepahit itu, bahkan manis lebih manis daripada madu. Saya akan contohkan beberapa dengan beberapa kasus sebagai contoh bahwasanya Islam tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita harus mengadakan perubahan yang betul-betul mendasar Sehingga tidak ada lagi kesan bahwasanya Islam itu eksklusif Agama Islam ini bengis Asal agama Islam ini menghalalkan segala macam cara Sehingga umat, masyarakat Baik yang muslim atau yang muslim Akan menjadikan antum Sebagai inilah Islam yang benar Bertetangga dengan dia Terasa sejuknya Bersahabat dengan dia Terasa indahnya persahabatan Berdagang dengan dia Terasa betapa mulianya Jiwa seorang muslim Amanah, tepat waktu Jujur, profesional Dan lain sebagainya Mempekerjakan umat islam Maka betul-betul pekerja yang profesional Bermasyarakat islam Masyarakat yang bersih, sehat dan lain sebagainya Saya akan mulai contoh pertama Atau bukti pertama Ehwani wa hibai. Allah subhanahu wa taala dalam Al Quran Al Kerim telah menegaskan, Ya ayuhan nasu Inna khalqna kum min zahirin wa antha, wajalna kum shuuban wa qabaila li taarofu Inna akromakum عنداللهi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, Inna khalqna kum min zahirin wa antha, wahai umat manusia. Telah aku ciptakan kalian semua asalnya asalnya semua kalian adalah dari laki dan perempuan tidak ada jenis ketiga hanya ada dua jenis laki atau perempuan jenis ketiga ini harus diobati kena adalah kelainan Inna halaknakum minzakarin waunta wajalakum syuguban waqabail dan kami jadikan kalian itu syu'ub bersuku-suku dan berkabillah kebilla Berbangsa-bangsa Apa di, fungsi tujuan dari Diciptakannya manusia berwarna-warni Beraneka ragam suku Bangsa kabilah Tujuannya adalah lita arofu Untuk saling mengenal Antum bisa bayangkan Andai manusia ini rupanya sama Dari satu kabilah Bapaknya satu Namanya sama Maka tidak akan bisa dikenal Manusia ini bisa dikenal kalau rupanya ini berbeda Karena subhanallah dalam ilmu medis sekarang Bisa ditemukan DNA manusia itu ternyata berbeda Sidik jari manusia segini banyaknya Tidak ada yang sama Apa fungsinya? Untuk mengenali ini tangan siapa Ini mukanya siapa Ini keturunan siapa Lita betul-betul terwujud makna taaruf untuk saling mengenal Sehingga fulan dari fulan, fulan dari kabilah Fulan fulan dari ini, anaknya fulan Dari bangsa ini dan seterusnya Inilah fungsinya perbedaan Perbedaan Bangsa kabilah itu dalam Islam Tidak dipermasalahkan Bahkan semuanya itu adalah sama Seperti kata Rasulullah SAW Kulukum min adam wa adam min turab Sekalian semua adalah anak keturunan Adam Tidak ada bapak lain Dan Adam itu asalnya sama Dari turab dari tanah tidak ada bedanya. Inilah ideologi Muhaddis Salam. Warna bangsa. Jadi tidak ada kasta. Inna akhromakumaindallahi. Hanya ada satu kasta. Hanya ada satu pembeda di antara kita. Yaitu takwa. Kedekatan anda dengan Allah itulah yang membedakan. Dengan demikian, Islam tidak pernah membedakan hanya karena faktor nasab, faktor kedudukan sosial. Di mata Allah semuanya sama Inna akramakum indallahi atuqakum Yang paling bertakwa adalah orang yang paling dekat dengan Allah Coba renungkan, pikirkan Apa itu takwa? Apakah takwa itu peci hitam? Baju Pakistan? Atau jenggot? Atau penampilan? Tidak, kata Rasulullah SAW telah menjelaskan Arti ditakwa Takwa ha itu adalah Suatu yang tertanam dalam hati Sesuatu yang tertanam Dalam jiwa antum Sehingga apa saja yang muncul dari Batin yang tulus Dari jiwa yang tulus Maka itulah takwa Namun kamu flase Walau dia rajin sholat Zikir Dia puasa so, Dan serhaji pula balik Namun kalau itu tidak keluar dari hati yang tulus Maka itu bukan takwa Itu bukan takwa Sehingga kita bisa katakan Untuk mengidentifikasi orang yang paling mulia Tidak cukup dengan penampilan Sehingga bisa jadi Orang yang penampilannya serupa dengan kita Namun sejatinya adalah orang yang paling jauh dari kita Orang yang paling dekat dengan kita Serupa dengan kita dari penampilannya Belum tentu dia itu Adalah saudara kita Orang yang paling Allah sayang Belum tentu Karena bisa jadi dia melakukannya atau Bahkan mungkin kita sendiri melakukannya Karena nifakon munafik Ria sumah Seperti yang Rasulullah katakan Salathatun Ada tiga orang yang akan pertama kali Diceburkan ke dalam meraka Siapa mereka? orang yang secara penampilan fisiknya dia adalah orang yang bertakwa namun hatinya tidak demikian yang pertama adalah orang yang rajin membaca Al-Quran Qura Al-Quran, dan rajin mengajarkan kepada manusia profesi sebagai ustad juru dakwah yang kedua adalah orang yang jihad berperang di jalan Allah bukan sembarangan dia mengorbankan raganya berperang di jalan Allah dan yang ketiga adalah orang yang banyak bersedekah. Sampai-sampai dia mengatakan, "Ma taraktu sabilan aku ya Allah tidak tinggalkan satu jalan pun yang kau suka aku sedekahi, aku bela, aku biayai kecuali aku biayai." Namun karena semua itu tidak muncul dari hati yang paling dalam, bukan karena ikhlas lillah azza wajal. Apa yang terjadi? Allah katakan, "Kadzab, kalian semua telah berdusta." Kalian berjiat, kalian membaca Al-Quran, kalian ngaji. Kalian sedekah, bukan karena lillah. Namun apa? Yang kata agar memiliki cita-cita liuqalah huwa jari. Yang mendapatkan status, dia sebagai orang yang pemberani. Yang sedekah, dia ingin mencari status. Liuqalah huwa jawat, agar dia mendapatkan julukan, terkenal, dia adalah yang dermawan. Yang rajin ngaji, yang baca Al-Quran. Apa Al-Quran, dia punya cita-citanya apa? Liu kalaulah agar dikatakan dia itu orang yang ahli kiroah, ulama, dia dihormati. Namun ternyata semuanya itu adalah tujuan yang tercela. Sehingga Allah katakan, kafat engkau berdusta kalau engkau bilang engkau ini semua melakukan adalah karena lillah. Engkau telah melakukannya karena tujuan-tujuan yang hina dina tersebut. Maka apa katanya? Sma umir bihi fa suhiba ala watihi hatta ulqiyafinar. Maka dia akan diseret Di atas wajahnya kemudian dicemburkan ke dalam neraka penampilan begitu meyakinkan, namun hatinya begitu Membusuk dan membau, mem, uh, membosankan. Karena itu, wahai Omar Al Khatib, Rasulullah Taalaan, pada suatu hari tatkala beliau duduk sebagai seorang hakim mengadili suatu persengketaan, sehingga dia membutuhkan adanya persaksian beberapa orang saksi. Namun ada kendala karena saksi tersebut tidak dikenal oleh Umar bin Khattab. Akhirnya dia butuh rekomendasi orang yang memberikan rekomendasi tentang saksi ini apakah dia orang yang baik atau yang buruk. Apa yang dilakukan? Sebagian sahabat mengatakan dia adalah orang yang baik, rajin dan seterusnya. Umar bin Khattab tidak begitu percaya dengan penampilan. Beliau Mengkaji lebih mendalam dia bertanya Pernahkah engkau berdagang dengan dia Walaupun hanya satu dirham Katanya tidak Pernahkah engkau menjadi tetangganya Kata dia tidak Pernahkah engkau bersafar berduaan dengan dia Kata dia tidak Berarti kamu belum kenal dia Persaksianmu bahawa dia adalah orang baik Yang hanya berdasarkan penampilan fisik Itu belum bisa diterima Kenapa engkau belum membuktikannya langsung Dengan apa membuktikannya Dengan perniagaan uang Walau hanya sedikit Atau dengan bertetangga Karena kalau sudah menjadi tetangga Maka rasa sungkan rasa malu Tidak akan terlihat lagi Terkikis habis Sehingga akan ketahuan jati dirinya Atau kalau dia pernah bersafar berduaan Maka akan ketahuan siapa orang ini sebenarnya Mata keranjang atau bukan Pengkhianat atau bukan Pemalas atau bukan Karena pesan pertama yang ingin saya katakan Islam bukan hanya sekedar penampilan Penampilan bisa jadi Bagus dan meyakinkan Menggiurkan namun bisa jadi Hatinya Buruk hatinya, busuk hatinya, keji Makanya Jangan pernah menilai Orang dari hanya penampilan Jangan pernah sombong hanya kenapa orang ini penampilannya tidak meyakinkan kenapa tidak pakai jenggot isbal berarti saya lebih baik dibanding dia berarti dia di berarti dia ahlun nar kenapa dia melakukan dosa dia mabuk berarti dia ahlun nar subhanallah dari mana klaim-klaim sebiak -klaim seperti itu suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mencambuk sahabat yang yang pernah dijuluki dengan himar Ada sahabat Karena seringnya minum khamer Minum minuman keras Sehingga mabuk dan ditangkap Dan kemudian dicambuk oleh Rasulullah SAW Dihukumi Sampai-sampai sebagian sahabat lain Merasa bosan menghukumi orang ini Sampai-sampai dia mengatakan apa? Laa La'anahullah Semoga Allah mengutuk orang ini Melaknat orang ini Ma'aktar mayu'tabih Betapa seringnya orang ini ditangkap dan dicampuk, namun tidak kapok kapoknya Maka Rasulullah SAW mengatakan, Lata lanhu, jangan kau melainati dia. Fa inna huuhebbillah wa rasulah. Karena hatinya orang ini benar-benar telah beriman, dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Namun itulah manusia, tergelincir, salah, berbuat dosa. Itu sesuatu yang wajar. Karena Tuhan Wah hebat. Poin pertama yang ingin saya tekankan, kenalilah, sadarilah bahwasannya Islam, iman bukan hanya penampilan. Makanya jangan hanya semangat memperbaiki penampilan lahir, walaupun itu penting. Namun pikirkanlah, renungkanlah bagaimana sudahkah hati saya seindah penampilan saya? Benarkah? Saya ini melakukan semuanya karena lillah Atau hanya karena riaan atau sum'ah Karena kalau itu hanya riaan dan sum'ah Hanya sekedar mencari nama status Maka tatkala harapan untuk mencari nama status ini pupus Maka akan kembali kepada jalur awal Akan kembali wujud sejatinya akan nampak Karena lihatlah bagaimana Omar menguji orang dengan apa Dengan cara bertetangga kalau sebagi tanda akan tahu siapa dia dengan berdagang terbukti dia mukmin atau muslim atau bukan? Karena Rasulullah Sallam telah menyatakan, al muslimu mansaliman nasu min lisanihi wajade. Orang yang layak benar-benar muslim adalah orang yang masyarakat umum merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Itulah orang yang benar-benar Muslim, wal mu'minu dan orang yang layak disan disebut sebagai orang mu'min adalah man aminahun ala anfusihim wa amwalihim wa dima ala ala ala anfusihim wa amwalihim orang yang masyarakat merasa aman dari gangguan baik pada fisik jiwa ataupun pada hartanya. Inilah orang-orang yang benar-benar mu'min. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah ini terwujud dalam diri kita? Benarkah masyarakat di sekitar kita, saudara kita, teman kita merasa aman bila bermuamalah dengan kita baik dalam dengan harta atau bertetangga atau yang lainnya. Inilah iman. Sehingga orang yang muslim masyarakatkan merasa kehadirannya ini menyejukkan, kehadirannya ini betul-betul mendatangkan salamah, keselamatan, bukan mengancam, bukan malah menjadikan sumber permasalahan. Karena syiar syiar umat Islam adalah assalam, ucapan Islam ketika kita berjumpa kita mengucapkan assalamualaikum, semoga keselamatan, kedamaian senantiasa menyertaimu. Nah, mungkinkah masyarakat ini merasakan indahnya ucapan salam kita? Semoga keselamatan kalau ternyata Selama ini perbuatan kita Mengganggu dia Sikap kita menyakiti hatinya Perdagangan kita merampas Sebagian hartanya Perdagangan kita mengganggu ke Kekayaan dia Tentu ucapan salam yang kita Ucapkan doa Semoga keselamatan Senantiasa menyatamu ini hanya sebatas, -sebatas Nifak Tidak tulus keluar dari Hati Kemudian poin kedua Ikhwan wahibba'i di antara bukti bahwasannya Dinul Islam adalah agama yang benar-benar sejuk indah dan benar-benar rahmahil alami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, ahasinukum atau khairukum ahasinukum akhlaqan Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Pembuktian iman bukan sekedar Solagan namun harus dibuktikan dalam Akhlaknya Sehingga lihatlah, kalau anda ingin tahu Siapa anda, tanyalah istri anda Apakah engkau Wai istriku Memiliki kritikan terhadapku Ada hal yang tidak nyaman selama ini Akan segera muncul Daftar Ini tuntutan Sayang Tidak ada pengadilan rumah tangga kalau ada pengadilan rumah tangga ini saya kita sudah digugat oleh istri-istri kita. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan khairukum khairukum li ahli. Sebagai gelar adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Wah, anak khairukum li ahli. Dan aku adalah orang paling baik dari kalian dalam memperlakukan keluargaku. Untuk mengenalkan kepada antum bagaimana dahulu Rasulullah SAW ber berkeluarga, membangun, membina rumah tangganya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Beliau adalah pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun di Madinah. Anas menceritakan Kana Rasulullah SAW Iza sallal fajra Daulur Rasulullah SAW Kalau solat fajar fi Fimusallah Beliau duduk di tempat solatnya Hatta tadul asyam Sampai matahari terbit Wajalasa nasuh hawlah Dan para sahabat pun segera duduk di sekitar Rasulullah sallallahu untuk mendengar sabda, nasihat atau bertanya kepada beliau. Faiza talat asy-syams kalau matahari telah terbit raja ila ahlihi maka Rasulullah SAW akan pulang ke rumahnya yusallimu ala nisaihim raatan imraatan beliau akan meng menyambangi mengunjungi setiap rumah istrinya satu persatu. Apa yang beliau lakukan? Yusallimu alaihin Mengucapkan assalam kepada mereka Wa Dan setiap pagi beliau mendoakan istrinya Semua satu persatu Adakah dari kita, kita punya istri satu saja Nama istri kita sudah terlupakan dari doa kita Apalagi setiap pagi Apalagi pagi dan sore Seminggu sekali saja sudah untung Suami masuk rumah, ya masuk rumah begitu saja Salam, Assalamualaikum Tidak spesial untuk istrinya Namun Rasulullah tidak demikian Rasulullah mengucapkan Ucapan salam spesial untuk istrinya Yusallimu alaihin Wa yadu'ulahun Mengucapkan salam untuk mereka Dan kemudian bukan hanya salam Yadu'ulahun, mendoakan kebaikan Setiap pagi dapat hadiah Pagi-pagi ucapan salam belum dihidangkan kopi atau apa? Belum. Tidak nunggu hidangan Nabi mengucapkan salam. Tidak nunggu layanan Nabi mendoakan. Beliaulah yang memulai. Aisyah, pengakuan istri beliau, menceritakan bagaimana budaya Rasulullah Sallam setiap sore. Karena Rasulullah, karena lelaki Rasulullah Sallam tiswah. Rasulullah Sallam itu memiliki. Sembilan istri sekaligus yang berkumpul hidup sembarangan itu sembilan istrinya bukan hanya dua bukan hanya tiga bukan hanya empat sembilan bukan sembarangan. Wakana idah salallahu alaihi shak dan dahulu beliau allam sudah salah salat isyak. Kalau beliau sudah selesai salat isyak maka beliau ya inda eh dan beliau duduk di salah satu rumah istri yang itu merupakan gilirannya, wayed damenah indah kemudian istri saya yang lainnya pun kumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah yang mendapatkan giliran. begitu damenya kehidupan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah kembali menceritakan bagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu indahnya sehingga keluarga beliau itu begitu sejuk. Isa mengatakan ma dzarab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi Nabi tidak pernah memukul bukan istrinya bukan juga pembantu apalagi anaknya tidak pernah beliau memukul subhanallah namun di zaman kita istri kita lah orang yang paling sering merasakan pukulan kita kalau Rasulullah tidak beliau tidak pernah memukul dan kalau ingin tahu nafkahnya Jangan salahkan saya sepulang dari sini nanti istri istri pada nuntut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nafkah istrinya satu tahun itu kata Aisyah, 80 Nunawasakan minatamri delapan puluh wasak, tambah puluh takar korma dan eshruna wasakan minalburi dua puluh wasak dari bur Mau tahu berapa jumlahnya? Zakat, zakat. Pertanian itu nisopnya adalah Lima wasak Lima wasak itu kira-kira Tujuh ratus -kira Sembilan puluh Lima kilogram itu wasak. Jadi kalau dua puluh wasak Gandum berarti kan lima nisop Gandum Lima nisop gandum berarti Empat nisop gandum Tujuh ratus kali empat Akan keluar angka dua ton setengah Itu nafkah gandumnya setahun Lah kormanya 80 wasak 80 wasak berarti Sekitar 11 ton Kurma Itu nafkah Rasulullah SAW Begitu sayang Karena Di dalam riwayat walaupun riwayatnya daif Lewatnya lemah Rasulullah Mengatakan Iza wassallahu alaikum Fawasi'u ala ahlikum Kalau Allah memberikan kelapangan rezeki Maka berikanlah kelapangan kepada Keluargamu Walaupun ada sini lemah akan tapi maknanya benar selaras dengan sabda Rasulullah Sallam yang lain yang diterangkan oleh Bukhari dan Muslim beliau mengatakan dinarun anfak tahu fisa bilillah wadinarun anfak fi firqobah wadinarun anfak tahu ala miskin wadinarun anfak tahu ala ahliq awmuhu ajran Allah di ala ahliq uang yang kebelanjakan di jalan Allah dalam membiayai peperangan uang yang engkau belanjakan untuk memerdekakan budak uang yang engkau belanjakan untuk menafkahi orang miskin dan uang yang engkau belanjakan untuk istrimu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau belanjakan untuk istrimu demikianlah dahulu Rasulullah SAW kehidupannya dalam rumah tangga, sehingga betul-betul rumah tangga Rasulullah SAW itu begitu indah sejuk tidak seperti kita, banyak bukan sekedar tidak mampu, banyak yang mampu namun Keluarganya kekurangan Bahkan banyak yang tidak peduli Dengan keluarganya, kekurangan Namun dia malah kaum muslimin di zaman kita banyak Yang berpangku tangan Kenapa? Ya inilah suamimu Terimalah apa adanya Miskin, ya terimalah apa adanya Subhanallah, tidak ada himmah Tidak ada semangat untuk Mencukupi menafkahi keluarganya Bila ini terjadi Pada keluarganya Apalagi pada orang lain Dan kalau tidak percaya saya akan buktikan Tadi pagi Setelah sholat subuh Kebanyakan dari kita telah dihidangkan oleh istrinya Secangkir kopi, secangkir teh atau minuman yang lainnya Apa yang Bapak katakan kepada istri Bapak tadi pagi Ketika mendapatkan hidangan Pak kopinya di meja banyak dari kita ya taruh saja Sambil baca koran Apalagi senyuman Sekedar dipandang saja Sudah tidak mengharapkan istrinya Sudah pupus harapan Untuk mendapatkan pandangan Apalagi senyuman Apalagi ucapan terima kasih Apalagi subhanallah doa Seperti yang daklo Rasulullah SAW, Inikah Islam Yang katanya Islam rahmah? Istri kita manusia yang terdekat dengan kita saja Sudah tidak lagi merasakan rahmatnya Islam kita Apalagi orang luar Anak kita Lihatlah apa yang sering kita katakan kepada anak kita kalau di rumah Pak, pak, pak, ayah, ayah, ayah Sususus, bapak capek Itu yang sering kita katakan Kalau anak kita cerita Kali kita ya ya ya ya sudah sudah sudah. Ini anak kita, manusia terdekat dengan kita yang katanya adalah buah hati kita. Namun kenyataannya jarang merasakan betapa indahnya, sejuknya Islam kita. Nah, kalau anak kita saja sudah tidak mampu merasakan sejuknya Islam kita, mungkinkah orang luar akan merasakan sejuknya Islam kita? mustahil mustahil bisa merasakan karenanya huan wa hibai marilah kita buktikan marilah kita benahi dari rumah tangga kita kita buktikan sejuknya Islam kita indahnya Islam kita dari dalam rumah kita buktikan orang terdekat dari kita merasakan indahnya Islam maka dengan izin Allah tetangga kita akan merasakan dan seterusnya sebagai bukti lain bahwasanya Islam itu begitu indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan mencontohkan bagaimana Islam ini mengajarkan toleransi yang luar biasa yang saat ini sudah benar-benar sirna dari tengah-tengah umat -tengah Islam. Pada suatu hari saya sebelum menceritakan ini saya ingin bertanya. Tempat ini namanya apa, Pak? Tempat yang kita tempati sekarang namanya apa? bagaimana pak kalau ada satu orang dari bapak ini yang di sini tiba-tiba berdiri sudut masjid kencing pak kira-kira apa yang akan dilakukan apa yang akan dia rasakan ketika dia sudah kencing di masjid ini namun rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang kita bayangkan ketika rasulullah sallallahu sedang bersama para sahabatnya tiba-tiba datang seorang Arabi orang Arab badui datang ke masjid dan kencing di sudut masjid maka para sahabat dengan geramnya, fajar semuanya geram ingin menindaknya, fahamu bihi semuanya geram ingin menghakimi orang ini, menghakimi ram-ram ingin digebuki. maka Rasulullah mengatakan, dau, uh, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Kemudian ketika Arab ini selesai dari kencingnya dipanggil Rasulullah Sallam. Senjgunya, inna hadi masjid. Senjgunya masjid ini, la ya salhu lishail min hadi al -qadurat. Tidak cocok kalau digunakan Tidak layak digunakan untuk tempat buang kotoran seperti ini li wa salah. Mesti ini dibangun untuk zikir kepada Allah Dan menegakkan sholat Bukan untuk buang hajat Tidak dihukumi, tidak dihakimi Tidak dipukul dan tidak dimacam-macam Subhanallah Contoh lain <tuh> Apa kira-kira yang akan kita lakukan kalau ternyata ada orang datang anak muda dengan rambut gondrong, celananya maco, tatuan datang ke sini mengatakan, saudaraku sekalian, boleh tidak saya naik ke atas berzina dengan salah seorang ibu-ibu yang ada di sini? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Segera rahimahullah Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallam seorang pemuda dengan lancang datang kepada Rasulullah sedang duduk-duduk melabar sahabatnya berdiri dengan tidak sopannya bukan dengan duduk berdiri dari akhir majelis dan mengatakan ya Rasulullah tanpa tedeng aling-aling tanpa rasa malu rasa sukan dia bilang ya Rasul eh danli fizina ya Rasulullah dengan lancang kurang ajar kalau ke bahasa kita izinkan aku mau berzina minta izin kok zina ya zina sembunyi-sembunyi kenapa masyid datang kepada Rasulullah mantang itu kalau kita pemahaman kita maka para sahabat geram seperti kita geram orang kurang ajar sekali minta izin kok zina sudah tidak ada pekerjaan lain yang bisa diminta izin fahamu bihi fazajru faqalu mahmah Maka para sahabat semuanya marah dan mengatakan Mahmah apa-apaan ini Maka Rasulullah SAW menunjukkan sikap yang berbeda Mencerminkan sejuknya Islam Rasulullah SAW Beliau mengatakan Da'uh biarkan orang ini jangan diganggu Jangan disakiti Kemudian fada'ah Rasulullah SAW Memanggilnya dan mengatakan udnu mendekat Setelah pemuda tersebut mendekat Masih kurang dekat Terus Rasulullah SAW memanggilnya sampai mendekat Dalam sebagian riwayat dinyatakan Sampai lutut beliau Nempel dengan lutut Rasulullah SAW Tidak dimarahi Tidak dihardik Tidak diumpat, tidak dihakimi Namun Dengan penuh kasih sayangnya Rasulullah SAW mengatakan Atardahu li'umik Dia bertanya Apa engkau ridho kalau zina ini Menimpa ibumu Spontan Emosional pemuda tersebut bangkit mengatakan tidak aku tidak rela bila ibuku dizinai oleh orang lain maka Rasul mengatakan wakatalikkan nas layar donel umhim begitu juga orang lain tidak rela kalau mereka zinai ibumu eh, ibunya mereka engkau zinai kemudian Rasulullah kembali bertanya atar dohli engkau rela bila putrimu dizinai orang dimaklakan layar Rasulullah tidak ya Rasulullah maka orang pun tidak rela bila putrinya engkau zinai Engkau rela saudaramu di Sinai kembali mengatakan tidak ya Allah bibimu tidak walanna as كذلك begitu juga masyarakat tidak rela bila saudarinya bibinya engkau zinai kemudian Rasulullah sallallahu meletakkan tangannya yang mulia di dada pemuda itu semangatakan Allahumma tahir qalbah wa farjah ya Allah sucikanlah jiwa orang ini dan lindungilah kemaluannya jagalah kemaluannya. Falam yura lidzalika syab iltifatan Setelah diskusi yang penuh mencerminkan rahmat kesejukan orang ini betul-betul istiqamah, tidak lagi pernah noleh kanan oleh kiri. Subhanallah. Demikianlah sifat rahmah Rasulullah sallallahu yang benar-benar seperti kata Rasulullah sallallahu kepada Allah azza wajalla laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma'anattum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul harisun alaikum pian tentu semangat begitu luar biasa semangat beliau untuk mewujudkan maslahat kalian azizun alaihim ma'anattum dan beliau itu begitu berduka kalau ada sesuatu yang menyusahkan kalian rahim Dan lebih dari itu Beliau memiliki sifat ra'uf Penyayang, pengasih Terhadap orang-orang yang beriman Beliau begitu sayang pada pemuda ini Beliau tahu yang menjadikan pemuda ini Lancang minta izin berzina adalah Karena dia tidak tahan menahan syahwatnya Beliau toleransi Beliau mampu menyelami pola pikir seorang pemuda Sehingga beliau Berusaha membenahi Mengobati Menyelesaikan masalah bukan dengan cara di cut Dengan cara dipotong Tidak Namun dengan cara-cara yang mencerminkan Akan kasih sayang, kasihan pemuda ini Dia sudah berusaha menahan Dia sudah tidak mampu Membendung syahwat Kalau harus dipukul dia akan semakin tersiksa Namun orang ini harus Diarahkan agar dia terbebas Dari badai syahwatnya Dia tidak tersiksa oleh Birahinya, sehingga dia benar-benar selamat tidak berzina dan dengan cara yang penuh kasih sayang demikianlah habibai, cara Rasulullah Sallam bermasyarakat, cara Rasulullah Sallam menangani masalah, cara Rasulullah Sallam menyelesaikan orang yang menyeleweng bukan dengan cara dihakimi, bukan dengan cara dikat, sikat dikucilkan dipukuli, dihajar dan yang lain sebagainya, tidak Islam ini benar-benar sejuk selesai masalah dan tanpa harus ada orang yang dipukul atau orang yang dihajar atau orang yang dipenjara atau, atau yang lain. Subhanallah. Contoh lain. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan cara-cara yang mencerminkan akan rahmah kasih sayang dan bijaknya seorang nabi. Pada suatu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Bersama Muhajirin dan Aus. Di tengah perjalanan. Budak Ansari. Pantatnya ditendang oleh salah seorang Budak Muhajirin. Budak Medinah. Salah seorang Budak Medinah. Pantatnya ditendang oleh salah seorang Budak. Dari Mekah. Biasa mental Budak. Maka langsung dibesar-besarkan masalah. Ya lal ansar Wahai orang-orang ansar Tolong aku selamatkan aku Dikiranya terjadi sesuatu yang besar Maka orang ansar langsung menghunus pedang Dikira ada apa Sesuatu yang besar Sampai minta tolong seperti ini Tadikal orang Muhajirin melihat orang ansar Sudah berlarian membawa pedang Kematian di depan mata Maka dia pun mencari pertolongan Ya lal muhajirin Wahai orang muhajirin tolong aku Selamatkan aku katanya Maka segera bangkit muhajirin dengan menghunus pedang. Ini ada sesuatu yang besar akan terjadi menimpa orang muhajirin. Maka berhadapanlah dua kubu ini ansaw dan muhajirin dengan menghunus pedang masing-masing. Hampir terjadi perang saudara pertumpahan darah. Rasulullah SAW dalam kondisi seperti ini dengan bijaknya. Menyelesaikan masalah sehingga masalah selesai. Dan tidak menimbulkan dendam. Apa yang boleh lakukan? Beliau berteriak dengan suara yang lantang, malidawal jahiliyah tiwa anabainna adhorekum. Mengapa ada seruan-seruan jahiliyah? Cara-cara orang jahiliyah. Sedangkan aku masih berada di tengah kalian. Dawha fainah muntithnah. Jauhkan semua seruan-seruan tersebut. Seatinya seruan-seruan jahiliyah adalah Muntinah pusuk. Kemudian dengan bijaknya Rasulullah SAW menyelesaikan masalah dengan cara apa? Erhalu. Ayo sekarang kita berangkat. Jalan dari sini. Subhanallah dengan pijat Para sahabat yang tadi Sudah muncul asobiah Fanatis Amarah Dengan cara apa? Dihilangkan semuanya Dengan cara disibukkan Dengan pekerjaan membenahi perbekalan safar Ayo sekarang kita berangkat Kalau saya berangkat Padahal anda bisa bayangkan dulu Perbekalan itu bukan di mobil Dengan mudah asal lempar muat banyak Harus masang di pelana onta Pelana kuda, naikkan lagi, sibuk semuanya Telah laikanlah kasus Tendang pantat Ansari Selesai masalah Dengan tanpa Ada pertumpahan Darah atau saling dihakimi Tidak, demikianlah sejuknya Islam menyelesaikan masalah Andai umat Islam Mempelajari metode Rasulullah SAW Dalam menyelesaikan masalah Masalah yang terjadi di umatnya Ini saya Tidak terjadi seperti zaman sekarang Ada kemungkaran, ada permasalahan Sikat, musuhi Perangi, kalau perlu kafirkan Dan seterusnya, tidak demikian cara Allah, Allah, Menyelesaikan masalah Contoh lain, bagaimana Islam mengajarkan Sejuknya uh, Mengajarkan keindahan Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat Pada suatu hari Rasulullah SAW malam hari tengah malam Beliau bangkit dari tempat tidurnya Dan pergi ke pagi Aisyah Yang waktu itu mendapatkan giliran Bermalam di rumahnya Curiga Dibisiki oleh iblis Ah Ini berkhianat, ini bakal ke istri yang kedua nih. Maka Aisyah membuntuti Rasulullah SAW Dengan bara cemburu Yang berkobar-kobar di buntu Rasulullah ternyata Rasulullah tidak ke rumah salah satu istrinya, akan tapi ke kuburan Baki mendoakan mereka. Ini terjadi pada akhir hayat beliau. Ketika Rasulullah SAW selesai mengucapkan salam dan mendoakan kebaikan untuk penduduk Baki untuk penghuni kuburan Baki, Rasulullah SAW segera berpaling dan kembali. Ternyata beliau melihat sesosok hitam berada di kejauhan sana di ujung gang misalnya. Maka Aisyah tertakluk. Melihat Rasulullah telah berbalik. Segera lari. Pulang ke rumah. Tidak mau ketahuan kalau dia yang membuntuti. Karena jelas dia kecewa. Kecemburuannya tidak terbukti. Maka karena berlari sampai di kasur pun. Sampai di tempat tidur masih terengah. Engah. Rasulullah mengejar Aisyah dan didapatkan Aisyah masih terengah-engah. Maka Aisyah Rasulullah mengatakan. Ejah agak akhirti. Wahia Aisyah Apakah engkau cemburu?